Iya, pagi hari ini buat ada yang di rumah yang ingin curhat atau bertanya langsung ke Mama Dede silakan Anda bisa menghubungi 56976809 atau bisa juga melalui Skype silakan lihat saja ya di kami di mamahaa.beraksi. Ibu-ibu apa kabar, Bu? Baik. Baik, alhamdulillah. Iya. Wah, ini ada yang macan ini, ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat semua ya, Bu ya. Dan keluarganya rumah juga sehat ya. Dan pemirsa sebuah hubungan itu tidak akan ber, uh, pernah berhasil Jika salah satu pasangannya suka berbohong Apalagi dalam rumah tangga ya, Bu, ya. Ibu ya Ibu-ibu di sini ada yang suaminya tukang bohong? Ada <laughs> ya pastinya dalam hati ibu-ibu e, sedih ya, marah, kesel kalau suaminya nggak jujur. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan suami melakukan kebohongan? Ya, ada juga yang alasannya ini demi kebaikan bersama. Ya, ada juga yang karena udah terbiasa dari kecil. Padahal dari kebohongan satu itu akan tercipta kebohongan-kebohongan yang lain. Ya, Alhamdulillah mudah-mudahan Nabawi dan saya termasuk suami yang tidak suka bohong. Amin. Ya, pagi hari ini kita akan membahas masalah tersebut. Kita ikuti Tausiyah Mama tentang suami kami suka berbohong silakan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi dzikrihitatmainal qulub bi fadlihi tughfarudzunub asyhadu alla ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa saadu anna muhammadar rasulullah shoriful mauud ala sayidina muhammadin Wa alihi wa ashabihi wa alitakwa taqwa wa ma'ripatihi wa man tabi'ahum ila yambitin. Suami suka berbohong Apa sih yang namanya bohong? Menyembunyikan kebenaran Islam mengajarkan agar kita selalu berkata jujur Jangan berbohong Siapa yang pernah berbohong? Saya Siapa yang suka berbohong? Siapa yang sering berbohong? Nah. Siapa yang bohong mulu? Ah. Beda tahu, pernah berbohong, suka berbohong, sering berbohong, berbohong mulu. Mana yang paling jelek? Bohong mulu. Oh, mana orangnya? Nah. <laughs> Kalau kita sebagai perempuan punya suami bohong mulu, enak apa enggak? Kalau anda para punya suami punya bini yang tukang bohong enak enggak? Yeah. Hindari kebohongan. Rasulullah punya empat sifat. Yang pertama sidik benar dan jujur. Saking jujurnya beliau sebelum diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang rasul pun beliau mendapatkan gelar al amin orang yang jujur orang yang dipercaya. Rasul bersabda alaihka bisidki Pa'ina sidko Yahdi ilal bari Pa'ina al birro Yahdi ilal jannah." Ialah kamu orang yang jujur Kejujuran mengajarkan kalian kepada kebaikan Kebaikan mengajar, mengajak kalian ke dalam surganya Allah Mau masuk surga? Mau Jadi orang baik Mau jadi orang baik Mau Jadi orang yang jujur Coba ibu Kalau dibohongin suami Enak enggak? Makanya jangan ngebohongin suami. Suami nanya, mama, mama, uang yang ayah kasih kemarin masih apa? Ada apa? Udah habis Abis! abis. <laughs> padahal masih ada. bohong enggak? bohong Gua bilang sama suami, bang, bang, bang, bagi duit. kagak adek gue abis, padahal mah dia punya duit. bohong enggak? Dosa pak, jangan padanya ngir begitu. Dosa. Enggak <laughs> boleh berbohong. Kebohongan itu masya Kenapa? Semua yang kita ucapkan itu dipertanggungjawabkan. Walatakpu ma'laisalakabihi ilmun inna sam'a walbasoro walpuada kullu ulaika kana'anuhumas'ula. Bani Israel ayat 36. Jangan kamu berbicara yang kamu tidak tahu permasalahannya. Semua yang kamu katakan. Yang kamu lihat, yang kamu dengar akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sekarang gampang ngomong ngebohong, akan datang, datang suatu saat di mana mulut dikunci, tangan yang berbicara, kaki yang berbicara. Abil sangat apal ayatnya. Coba deh, <tik> Al Al-Yaumma Yawma. Al -Yawma A. Laatst hem Yasin Ja, lah, pokoknya. Ya. al niet meer. Ja. Ik ben niet Apa artinya pada apa? Akan datang hari dimana mulut dikunci. Tangan yang yang kaki yang jadi saksi. Sekarang bisa ngebohong. Datang hari kiamat masuk ala mahsar. Ditimbang amalan kita dalam izan Allah. Mulut dikunci karena kebanyakan ngibul. Tangan yang berbicara, kaki yang berbicara. Mereka yang bertanggung jawabkan semuanya. Jangan sembarangan ngomong. Suami ngebohongin bini, bini ngebohongin istri. Mayal fidumin kaolin illa ladaihi rokibun atid surat. Ayat 18 Apapun yang kamu ucapkan Dicatat oleh Malaikat Rokim dan Hati. Apa Tapi kenapa masih suka ngebohong Sadar Kalau kita di TV ini direkam Satu, dua, tiga Empat, lima, enam Kamera Kalau ini ke sini, Itu gak kesorot Yang ini sorot kesini, ini nggak kesorot dan seterusnya. Kalau rekamannya Allah Mah tidak ada yang tersembunyi, semua terekam. Makanya ma'yal fidumin kaulin irla ladaihi rokihun atib. Direkam sama rokih dengan atib kelakuan kita, ucapan kita, sikap kita, perilaku kita yang keluar dari hati yang paling dalam sampai yang dikeluarkan dari mulut. Semua catatannya lengkap. Tidak ada di sisi yang tidak kelihatan. Gelap dia, enggak kelihatan. Enggak, semuanya terang benderang Kelihatan. Hati-hati. Kenapa sih ada suami yang suka berbohong sama istrinya? Boleh jadi tabiat dia dari dulu tukang kibul. Dari anak-anak tukang ngebohong mulu. Mm -mm. Emak-emaknya didiemin, enggak pernah ditampol. Harusnya kalau kita punya anak, punya cucu yang suka ngebohong, pukul, cubit, jewer, salah. Enggak boleh ngebohong. Sekali lancung keundian seumur hidup orang tidak percaya. Kalau anda pernah ngomong bohong besok ngomong bohong. Kata siapa? Si An, gue <gulau> bangga percaya. Iya apa iya. Walaupun dia bicara benar orang nggak percaya. Kenapa tukang kibul? Coba hati-hati nih. Dipertanggungjawabkan. Boleh jadi suami tadi atau istri tadi tukang kibul dari dulu. Gak pernah diomoiin sama emaknya, sama yang pengasuhnya. Kebawaan pe dewasa, kebawaan nikah. Punya anak, punya istri, punya suami. Dalam rumah tangga ngibul mulu, ngebohong mulu. Atau boleh jadi kenapa suami tukang bohong? Karena suami tidak mau adanya pertengkaran. Kenapa? Bininya bawel nih yang bibirnya pada tipis. Nah. Ini. Suaminya ngomongnya sepatah, bininya wuh, ngecebrek. Harusnya suami ngomong sesendok, bini sesendok. Kalau lihat bibir anda di pada bebel, mulu. Suaminya ngomong sesendok, bininya ngomong seember. Ke dapur ngomong, ke kamar mandi, ngomong, ke ruang tabung, ngomong. Ntar malam masih ngomong. Kalau orang Ciamis bilang ngecebrek, gue tak ngomong wai. Tahu ngecebrek. Orang Palembang atau ngecebrek ya. Ngomong. Nggak berhenti-berhenti. Itu ngecebrek. Catat ngecebrek. Yeah. Tuh. Daripada ribut. Udah diam aja deh. Cut sama suaminya. dikibulin aja. Apalagi lagi? Masalah. Mungkin suami tadi menyembunyikan sesuatu. Dia sangat lelah. Bini nanya macam-macam. Iya. Okay. Udah. Makanya jadi bini Tahu situasi, tahu waktu Kalau nanya apa-apa, ngomong apa-apa Lihat suami lagi seger enggak Dalam kondisi lelah Apa tidak Kalau suami pulang kerja Jangan nanya macam-macam Siapin teh panas Kalau dia suka teh panas, siapkan kopi Kalau dia suka kopi Bawakan handuk, siapkan air hangat Buat mandi Bang, tuh Mandi air hangat, Bang. Nih, kopi panas. Kalau dia pengen, mau minum apa? Yang panas, yang dingin. Bikinkan sirup. Masa Allah. Gampang. Udah pada merah nih, tinggal nyeduh doang. Pisang susu. Yang nyeduh doang tuh. Iya. Siapkan tuh suami senyuman yang manis Layani sebaik-baiknya Makanan yang dia suka Siapkan piyama atau kaos oblong Kalau dia suka kaos oblong Enak suami kan Alhamdulillah Kalau isinya kayak begitu suami kerja dimanapun Capek bagaimanapun pengen buru-buru pulang ke rumah Isinya menyambut dengan baik Masya Allah Walopun bini nanya, suami terbuka. Tadi begini lo sayang, begini, begini. Lega hati suami. Insyaallah yang hadirin lo siar. Termasuk pemirsa semua seperti itu. Amin. Ini Baru -baru siapin minum. Kalau bininya begitu, saya jamin. Suaminya kalau giliran pulang, segen banget. Entar dulu ah. Main game dulu di kantor. Temenya bilang, lu belum pulang? Belum. Masih macet, ntar nungguin lega. Jam berapa leganya jalanan? Kenapa? birinya nyebelin, jangan pada ketawa, mikir. Saya mah beneran. Hati-hati. Apa sih penyebab suami istri ribut? Yang pertama, jangan suami menyembunyikan masa lalu. Jangan kita para istri menyembunyikan masa lalu. Masa lalu kalau disembunyikan. Suatu saat terbuka. Oh, marahlah pasangan anda. Oh ternyata lu pernah kawin selama mama gue. Tuh kan. Seringkali yang curhat begitu. deh. Marah tuh bini bukan marah murka. Ya Allah. Makanya apapun yang terjadi. Sebelum masuk masa pernikahan. Saya begini, begini, begini, begini. Mau gak dengan kondisi saya seperti ini, terserah inilah saya apa adanya. Bicara lebih baik terbuka daripada menyembunyikan masa lalu. Semua juga punya masa lalu. Apalagi ah, tentang keuangan. Hmm. Suami terserang dapat duit berapa, istri memhabiskan duit berapa. Tuh, terbuka. Kalau ini terbuka insya Allah kebohongan minimal akan semakin berkurang, diminimalisir, tidak terlalu dominan. Insya Allah mudah-mudahan begitu macan loreng. Ah, dari tadi saya di sini takut diterkam. Ya, ya itu dia. Tapi ini macan ompong udah pada tua pewat. Okay. Macan peot. Macan letoy ya. ya itu dia tahu saya bapak tentang suami suka berbohong. Sekali lagi saya ingatkan, ada yang ingin curhat telepon bisa sudah ada hubungi dan juga uh, Skype silakan di bamaa.beraksi. Tapi sekarang saya akan absen dulu Majelis Salim yang hadir di studio. <guluh> yang pertama adalah Majelis Salim Husnul Hotimah Jepara. Waalaikumsalam. Iya <tie> kabar eh? <tie> Iki <tie> deket ibu kita Kartini nggak? Deket ya? ya. Ini semua... Deket lemari ukir nggak? Deket. Panjang <tie> <tie> jalan itu banyak ya Bu ya? Bawa ukiran gak kesini? Bawa apa di sana? Dodol? Oh, apa khas Jepara ya? Oke, okay. baik. Matur Suwun. Okay. Yang berikutnya Majelis Alim. Al-Hidayah, Lampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lampung dari Pesawaran. Iya. Apa? Apa? Oh, tetangganya nala aksi ya bu ya. ya Oke, okay. bawa apa dari sini? Gajah. Oh, gajah. Gajahnya kecil-kecil tapi. <tik> ya, bawa kopi Lampung ya. ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih sudah hadir di sini. Dan pemirsa kita harus break sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Mamah dan AA.